Assalamualaikum Sio berita pagi edisi hari ini Jumat 26 Agustus 2016 dibacakan Nico Firza dan Ardi Bocah 2 tahun di Aceh Singkil tewas terpanggang api Polisi gadungan diringkus di rumah tunangannya di Aceh Utara Gadis Igli dibekap dan dianiaya sebelum dibuang ke parit Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim news BFM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara Radio Sitis 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lux Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM Sudarlun Aman Muslim Bocah 2 tahun asal desa Bukit Harapan Gunung Meriah Aceh Singkil meninggal akibat kobaran api membakar sekujur tubuhnya Rabu Malam. Sementara ibu kandungnya Siti Fatimah 27 tahun mengalami kritis karena sekitar 80% tubuhnya terpanggang. Dari Singkil, Diri Rosadi melaporkan. Kepala desa Bukit Harapan, Kusmin mengatakan peristiwa naas itu terjadi di ruang tengah rumah mereka yang terbuat dari papan. Selain aman muslim dan Siti Fatimah terbakar, juga menyebabkan Ferry Siti Morang 35 tahun, suami Siti terluka. Kusmin menduga Ferry terbakar saat berupaya menyelamatkan anak dan istrinya dari jelatan api. Beberapa saksi mata menyebutkan, sang kejadian Siti Fatimah dan suaminya langsung berlari ke pekerangan rumah sambil menjerit minta tolong. Anehnya saat itu mereka tidak membawa serta sang anak aman muslim yang terbakar di dalam. Saksi lainnya menyebutkan bocah 2 tahun ini merangkak sendiri menuju pintu rumah untuk menyelamatkan diri saat api sedang membakar tubuhnya. Karena luka bakar terlalu parah, menyebabkan nyawa balita ini tak tertolong meski sempat dilarikan warga ke RSUD Aceh Singkil. Sementara Siti Fatimah mengalami kritis karena sekitar 80 tubuhnya terpanggang. Korban kemudian dilarikan pihak keluarga ke rumah sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Sudah Nun warga Desa Alupapen Kecamatan Tanah Jambo Aceh Utara Rabu malam menangkap polisi gadungan bernama Safrizal 21 tahun warga Seruke Kecamatan Langkahan Aceh Utara. Polisi gadungan ini diringkus di rumah tunangannya di Desa Alupapen. Pelaku juga sudah menipu sejumlah warga di kawasan Tanah Jambo Aye. Dari Aceh Utara Jafarudin melaporkan, Keci Alupapen Usman Kaui menyebutkan Safrizal selama dua pekan ini sering ditemukan warga di kawasan Desa Alupapen. Ia mengaku sebagai polisi untuk menakuti warga... ...sehingga bebas mengunjungi ke rumah seorang gadis yang sudah dilamarnya. Warga awalnya tak berani melarangnya. Sebekan kemudian, warga curiga dengan tingkah laku Safrizal. Sejumlah pemuda mengintainya ketika ia mendatangi rumah tunangannya tersebut. Tak lama kemudian, warga langsung menangkap pria itu... ...dan menyerahkannya kepada polisi. Ketika diinterogasi polisi, ia bermengaku bukan polisi... Kapolsek Tanah Jambu AE AKP Teguh Yano Budi mengatakan, dari dalam dompet pria itu ditemukan satu lembar KTA palsu anggota Polri atas nama Zulfadli berpangkat Bripka. Bahkan, polisi gedungan itu telah menipu banyak warga dengan meminta sejumlah uang. Petugas langsung mengamankan pria itu ke Mepolsek untuk proses penyelidikan selanjutnya. Berlun gadis bernama Tara Tenisa, 20 tahun warga Gampung Pantitengoh, kecamatan kota Sigli, Pidi, Kamis dini hari dibekap oleh pelaku yang belum dikenal dengan kondisi tangan terikat serta mulut dan kaki di lakban. Kemudian korban dicampakkan ke parit ruas jalan Sigli, Kembang Tanjung, persisnya di seputaran pemukiman warga Blangpase, kota Sigli. Dari PD Idris Ismail melaporkan. ke Polsek kota Sigli AKP, Hefi Bakri mengatakan informasi diperoleh Korban keluar rumah pada pukul 2 Kamis dini hari... ...untuk menemui seorang di jembatan Krung Tukah Panti Tengoh. Tidak diketahui pembicaraan antar korban dengan pelaku. Namun diperkirakan korban menghindar dengan menjerit minta tolong. Takut ketahuan warga di keheningan malam... ...pelaku langsung membekap dengan melakban mulut serta kaki... ...dan mengikat kedua tangan korban. Setelah dimasukkan ke dalam mobil minimus jenis Avanza... Selanjutnya pelaku mencampakkan korban ke parit badan Jalan Sigli Kembang Tanjung atau persisnya di Belang Paseh. Korban dengan sisa kekuatan mencoba merangkak naik ke badan jalan. Tak lama kemudian, korban dibantu oleh dua warga yang menintas. Polsek kota Sigli yang tiba di lokasi mengevakuasi korban ke RSU Tengkuci di Tiro. Selain mendapat perlakuan kasar dari pelaku, cincin emas milik korban sebarat 3 gram turut dirampas pelaku. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Sudah lun Tengku Ha Sofyan Ahmad atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Sofyan Puni, 60 tahun, pimpinan daya Tarbiyatul Ula Gampung Puni Darul Imara Aceh Besar meninggal dunia di Mekah Kamis pukul 01.30 waktu Arab Saudi. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan, Nur Fadilah, putri sulung Abu Sofyan Puni mengatakan, Abu Sofyan meninggal dunia di Rumah Sakit An-Nur Mekah. Sebelum meninggal, Abu Sofyan masuk rumah sakit untuk cuci darah. Saat proses cuci darah berlangsung, kondisi Abu Sofyan mendadak drop sehingga dimasukkan ke ICCU. Namun kondisi Abu Sofyan terus menerus drop hingga akhirnya meninggal dunia. Informasi dihimpun, Abu Sofyan puni berangkat ke Tanah Suci dalam kapasitasnya sebagai pemandu haji dari Travel Al Hamdi Makassar. Abu Sofyan berangkat terpisah pada 16 Agustus 2016 sedangkan rombongan jamaahnya tergabung dalam kloter 1 Aceh. Informasi meninggalnya Abu Puni juga disampaikan musannif, anggota DPR Aceh yang juga teman dekat almarhum. Menurut musannif, ketika melaksanakan umrah bersama Abu Sofyan pada 2013, kondisi kesehatannya memang sudah menurun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Jarlun sopir mobil penumpang minibus L300 Sapriadi, 40 tahun asal Takengon, Aceh Tengah, Kamis sepagi dilaporkan kritis akibat L300 yang dikemudikannya bertabrakan dengan bus Putra Pelangi. Kecelakaan terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Gelumpang Payung, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Informasi dihimpun, tabrakan berawal ketika maupun jenis bus Putra Pelangi BL7530AA ...melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. Sementara L300 BL1435G melaju dari arah Langsa menuju Banda Aceh. Setibanya di jalan Medan Banda Aceh, Desa Gelempang Payung... ...bus Putra Pelangi mengambil jalur sebelah kanan jalan... ...sehingga langsung bertabrakan dengan L300. Kedua kendaraan itu melaju dalam kecepatan tinggi. Akibatnya, sopir L300 bernama Sapriadi mengalami luka serius... ...karena kaki kiri dan kanan patah dagu pecah dan luka sekujur tubuh sehingga harus dilarikan ke RSU di Langsa puluhan penumpang bus dan L300 selamat dan hanya sebagian mengalami luka lecet kasat lantas polres Langsa AKP FIFA Fabriana S mengatakan saat ini kedua mobil termasuk sopir dan karnet bus sudah diamankan sementara penumpang bus telah dialihkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan ke Medan Dalun banjir yang melanda Aceh Jaya, Aceh Barat dan Aceh Selatan dilaporkan meluas. Bahkan ratusan kepala keluarga di Aceh Jaya mengungsi dan bupati setempat sudah meminta dropping 16,6 ton beras untuk mengatasi kondisi darurat bencana di daerahnya. Tim reporter Seram BFM melaporkan. Gelombang pengungsian akibat banjir di Aceh Jaya terjadi di desa Semantuk, Jembek dan chord Langsat kecematan Sampoinet. Setelah tinggi air mencapai 1 meter di dalam rumah, ...mereka mengungsi ke masjid atau ke rumah saudaranya yang jauh dari terjangan banjir. Sekda Aceh Jaya T. Irfan TV mengatakan... ...Bupati sudah memerintahkan dinas terkait untuk menyerahkan bantuan masa panik... ...kepada warga yang rumahnya terendam banjir. Bupati Aceh Jaya sudah mengirim surat kepada Kepala Subdivisi Regional Bulok Melabuh... ...agar mendropping beras sebanyak 16.694 ton... ...untuk kebutuhan penanganan pengungsi selama tiga hari... Dari Aceh Barat dilaporkan banjir terus meluas. Sebuah jembatan sepanjang 5 meter di desa Gunung Kling, Kecamatan Merebo, dilaporkan rusak di terjang banjir. Petugas BPBD Aceh Barat terus memantau dan mengerahkan personil ke lokasi-lokasi banjir untuk membantu korban banjir. Sementara itu, 65 kepala keluarga atau sekitar 500 jiwa warga Gampung Bukit Mas Kecamatan Mekik, Aceh Selatan dilaporkan terkurung akibat meluapnya kurung Mekik Pasca hujan lebat sejak tiga hari terakhir, warga desa itu tidak bisa mencapai jambu papen karena jembatan gantung yang menghubungkan dua gambung itu sedang direhab. Sudah luncu acah buruk berupa gelombang tinggi masih mengganggu pelayaran kapal penyeberangan Sabang, Banda Aceh, dan sebaliknya. Pada Kamis kemarin, hanya kapal lambat yang beroperasi mengangkut penumpang dan kendaraan, sementara dua unit kapal cepat tidak berlayar. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baluhan Sabang, Abdur Rani mengatakan, hingga saat ini pelayaran kapal penyeberangan Sabang Banda Aceh dan sebaliknya belum normal karena cuaca belum membaik. Untuk pelayaran Sabang Uleli pada Kamis kemarin, hanya ada dua trip jadwal pelayaran kapal penyeberangan, yaitu kapal lambat KMP BRR yang berangkat pukul 8 WIB, untuk pelayaran Banda Aceh Sabang dua trip, KMP Tanjung Burang berangkat pukul 8 WIB, dan KMP BRR pukul 13.30 WIB. Sementara dua unit kapal cepat yaitu KM Express Cantika 89 dan KM Express Bahari 8B tidak berlayar mengangkut penumpang dari Sabang Ulelu dan sebaliknya. Kedua kapal cepat itu kini parkir di Pelabuhan Ulelu. Tidak beroperasinya kapal cepat itu disebabkan gelombang laut di perairan Sabang Banda Aceh masih tinggi. Menyusul angin kencang disertai hujan deras yang masih menerjang wilayah itu. Kondisi ini mengakibatkan puluhan mobil pribadi dan truk tidak bisa terangkut seratusan calon penumpang juga batal berangkat dari Seram serambi Tanjung Permai sekian berita pagi di si Jumat 26 Agustus 2016 berita siang serambi FM dapat anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat berita pagi juga bisa anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com kalau juga twitter kami at serambi FM Ho